Sudah siap goyang Sudah siap goyang Cari tempat yang enak Cari tempat yang nyaman Sehingga Anda semuanya Panjenengan semuanya Menyaksikan perform kami Seera Betul-betul terhibur Sehingga bisa menjadikan satu momen Atau satu catatan tinta hitam di atas putih ya. Cari tempat yang nyaman yang masih di luar pagar karena di situ jalan raya banyak kendaraan yang lewat ya. Eh uh, hululalang jadi lebih baik jenengan yang di pinggir uh, jalan uh, masuk aja dan hati-hati. Bapak-bapak atau ibu-ibu yang membawa putra dan putrinya ya. Seperti yang contoh yang di sebelah kiri panggung tuh, ya hati-hati, ya takut anaknya jatuh ke bawah, ya mendingan cari tempat yang enak, cari tempat yang nyaman. Sudahkah anda siap bergoyang? S A R A dibaca digital audio kandedes. Karena kajian bapak jokowi makasih, Matur sembonoan sangat. Untuk yang berdana artis yang berdarah kelahiran kota tahu Kediri Jawa Timur yang selain sukses karirnya di dunia tarik suara sukses pula di bidang studinya seorang mahasiswi UNESA Surabaya dan sekaligus pernah Anda saksikan di Indosiar di DA2 Dangdut Academy. Siapakah dia? Erna A Sera Selamat siang KT hey. Kita goyang-goyang bareng ya Wuhu Masih otak butang jero api, nongowujud uli egang kendi luso api ini. Rajdi Abu Kasiri bergetar. Oh ya semua. that day. Minta tepuk tangan